Selamat pagi Pak Jeffrey, s i l a k a n Pak Jeffrey Ya menurut saya hukum di negara ini yang sama sekali n gak g jalan Kalau hukum di negara ini jalan, biarpun mereka protes sesuatu yang sebenarnya salah Atau sampai anarkis itu tetap harus dihukum Dan hukumnya n gak g boleh tanggung-tanggung, gubernur pinter banget Kalau mau naik tarif parkir bisa ber berapa puluh kali lipat gitu Nah, kalau hukuman juga d i l i p a t l i p a t aja berkali-kali lipat Coba berani n g gak mereka bikin anarkis? Atau zaman Pak Harto dulu, model diculik hilang, berani nggak? Sekarang makanya terlalu dikasih bebas. Jadi sebenarnya kalau kayak kemarin kasus bangun rumah ibadah itu, yang salah siapa itu? Yang salah yang kasih izin pertamanya. Yang kasih izin siapa? Polisi lah, siapalah. Itulah yang harus didemo, itu yang harus dianarkis. Tapi nggak, mereka mencari kesempatan. Jadi saya kira ada dua. Satu ini memang satu untuk menjelekkan c i t r a pemerintah. Yang satu lagi memang pemerintahnya itu rada lembek. n gak g berani tangan besi saya b i l a n g udah n gak g bisa di Indonesia ini tingkat pendidikannya tuh masih sangat rendah ya beli tiket bola aja bisa dia rusuh itu jadi saya kira n gak g bisa kalau h a u s i main kekerasan kalau udah dikerasin satu atau dua yuk coba lihat pasti takut mereka itu pasti mereka takut makasih pagi Pak Leo saat pagi Bu Sherry ya, ya komentar saya kita apa, kita apa, tidak boleh melawan Tuhan ya biarlah orang beribadah dan hidup bahagia、uh, Sesama manusia g Itu itu saja komentar saya Terima kasih p a k Sarif selamat pagi s a m pagi Mbak Ya silahkan Bapak、uh, Ya kalau kita lihat sih <tuh> Sebenarnya permasalahan seperti yang lalu-lalu Dari berapa tahun yang lalu Terus yang up to date yang tahun ini Tahun kemarin s a m a aja lah mirip-mirip Ini dasar permasalahan mungkin juga Salah satunya masalah pendidikan Mbak Jadi pendidikan para pengikut-pengikut ekstremis itu belum mencukupi untuk bisa me,、e, menerjemahkan omongan-omongan pemimpinnya benar atau tidak benar. Salah atau tidak salah. Sayangnya di situ. Jadi masalah faktor pendidikan sangat penting. Tuh, satu. Dan setelah itu m a s a l a h interpretasi, Mbak. Misalnya ya, waktu Imam s a m u d r a dan kawan-kawan itu y a k i n dia mau ke surga, waktu dia ngebom sana sini. Itu kan cuma keakinan y dia bertiga aja tuh waktu itu Padahal kita tahu hukum-hukum alam Hukum-hukum yang bisa d i t e r i m a oleh akal sehat Orang yang menjahati orang lain Yang bikin orang lain lebih menderita Mana cocok dengan mendapatkan sesuatu yang positif mau, mau juga itu mendapatkan sesuatu yang kebaliknya gitu Nah di sisi lain nih、uh, Para pemimpin-pemimpin yang ekstrem itu Itu merasa Interpretasinya seperti itu Misalnya dia mau interpretasinya ke kanan a Nah masalahnya pengikutnya Kalau seandainya punya pendidikan yang lebih Bisa Menfilterisasi -me -men Omongan-omongan itu Memfilter omongan-omongan itu Mungkin mereka bisa n gak g terlalu ikut-ikut tuh Sama ekstremis-ekstremis Dan satu hal lagi ya Tuhan itu sebetulnya kan n gak g perlu dibela Tuhan itu maha besar Tuhan bisa bilang Dari atas langit kalau bisa ngomong Mau belain apaan Dicentil juga mati orang Ya Tuhan bilang aku gak, gak perlu dibela kok Yang penting buat baik Berbuat baik, berbuat yang benar Dan kalau untuk orang beribadah Itu apa namanya?、E, kenapa harus Ditakut-takutin, dilarang, gak boleh ini、itu. Orang mau beribadah kok, mau berbuat baik Mau melakukan sesuatu Yang untuk Tuhan juga gitu Jadi apa alasannya Untuk gak boleh lah ini, gak boleh lah itu Kecuali ya keterlaluan yang Sampai mengganggu keterlapan a n k masyarakat Sampai keterlaluan menyesatkan Meresahkan dan lain-lain Tapi kalau normal-normal aja saya rasa m a s i n g m a s i n g punya plus minus Agama A begini gayanya Agama B gayanya begini Agama C gayanya begitu Yang penting kita berpikir harus lebih、uh, Maju, lebih moderat Lebih luas Jangan sempit, kalau pikirannya sempit Kita akan bilang gue paling benar Lo yang salah gitu, pasti begitu Semua orang akan begitu Begitu juga yang saya komentari nih, kalau ada yang gak terima, nanti a k a n l o n g gitu, Lo bener lo s a l a h g i t u f a r i selamat pagi. <tuh> pagi. Masalah ini kan sebenarnya terlihat sangat jelas sejak、uh, era reformasi. Yang katanya dibilang reformasi, kebebasan,、uh, kebebasan yang k e b a b l a s a n Di mana orang-orang yang menganggap diri mayoritas itu menganggap adalah yang paling benar. Benar tadi se -se -se kata yang kenal -kenal sebelumnya Bahwa orang yang jelas-jelas melakukan tindakan terorisme Mengorbankan banyak orang Saya ngabis g k pikir kok masih bisa dibela Apalagi dibela dengan mengataskan nama Salah satu agama yang men mengatakan diri besar Dan saya juga setuju Tuhan itu tidak perlu dibela Kalau Tuhan tahu dari atas Tuhan bisa b i l a n g siapa lu Mau bela-bela gua gitu Istilahnya kan begitu パムリンパギタ、パムリンパンサンアタック、パムリンパギタ、パムリンパギタ、パムリンパギタ、パムリンパパパパ、パムリンパパパ e パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Masyarakat Indonesia masih harus perlu didisiplinkan dengan tangan besi. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Ferry, Pak Tono, so, pagi. Hey, pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam, s a l a k a n Bapak. Saya melihatnya begini,、ya. di k e b e b a s a n b e r agama di Indonesia ini cukup harmonis dan sangat t e r j a g a b a h kan? Jadi, kalaupun ada masalah-masalah... なんで、これを考 e ているのか Uh, kondisi inkonsistensi, intoleransi itu karena mereka sendiri menurut saya karena kita sudah mengatur dengan baik negara ini, bahasa beragama contohnya umat Islam di Bali pada saat dia ingin mendirikan masjid itu karena aturannya memang belum menghendaki pada saat itu, n gak g ada yang memaksa masyarakat Islam mendirikan masjid di Bali karena mereka menjaga aturan itu saya rasa kalau m a s i n n g m a s i g punya pengertian, law enforcementnya juga saling、uh, bisa dipahami saya rasa なんで Nah, kalau di negara, karena kalau negara ini Mau diberkati Negara ini mau makmur Semuanya bisa berjalan dengan baik Dan ada lompatan-lompatan Pencapaian hasil dan kinerja Kita harus pastikan bahwa Orang yang beribadah kepada Tuhan itu Dia dipasilitasi Dengan baik、gitu. Nah kalau orang beribadah saja Susah, sementara orang Istilahnya buat diskotik segala macam Buat yang maksiat itu jauh lebih mudah Sampai kapanpun Saya berani menjamin negara ini pasti akan mengalami satu masalah-masalah yang lain Jadi Sepanjang ibadah itu tidak menjadi sesuatu yang, yang, yang lebih mudah Daripada orang mendirikan tempat-tempat m a k s i a t prostitusi Saya pikir itu akan menjadi bahaya Jadi i n c a h a t a n penting bagi pemimpin negara ini Terima kasih Selamat siang Pak Dodo Selamat siang Pak Dodo o m e n t a r Anda キサーさんとの一つです。 バイバーディビュ ー, ーんんさん Bien, いいは パーティーパーティーパーティ Hal-hal yang tidak d i di h i n g g tidak begitu hal-hal yang terbalik juga terjadi gitu loh. Karena itu perlu kontrol dari sipak gitu loh. Sipaknya harus berfungsi, j a begitu a p a r e a m a n a n y a juga berfungsi. Termasuk juga sipak tentang、hmm. hukum dan ham dan sebagainya gitu loh bu. Terima kasih. Baik terima kasih Pak r o b i selamat siang. Selamat siang bu. d i r e k t u direstrukturisasi lagi u n t u k pemerintahannya bu. Jadi supaya Undang-undang、uh, 45 itu diajarin lagi di sekolah. Sekarang undang-undang apa lagi tuh bu? Warna saya aja nggak belajar itu nggak ngerti. Undang-undang 45 tuh bu.、Hmm. Jadi mulai dihidupkan kembali undang-undang 45 itu bagus banget kalau di Nada g i t u l o h p a Rati. Baik terima kasih Pak Rudy. i Abenih sore siang. Selamat siang.、Oh, siang. Komentarnya. パパは何とかしたた パレミファミリーのシャ アンドレイザーデ i プランダムダビダウィタダテアディテラタアンドレイザーディメカ A ンマヨリ t ンアダマヨリタンアダマイクラブエディサイスクリューディマンパードロタディコムタンヤヤキタカウンカウンマヨリタンディダプロアグレクシューポントマン パンダミエダリウマタザマライルタナンパナディスマウプリ b ディヤンディーザーラディパンタタナントパダガマヨリタンディーマリンボルタンディサマリンボルタンクリダーディダシナントパダヤンマヨリタンディマウプリバディコメンタルタニヤ p e n d i r i a n rumah ibadah ya harus kita lihat lingkungannya lingkungan apa disesuaikan tidak perlu dipaksakan untuk mengkait umat sebanyak banyaknya dengan fanatisme riba. Kenapa?、Mm -hmm. Pak Otis selamat siang. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Ya kalau kita amati、si、peristiwa di Ciketing uh, apa uh, Ciketing Asam. 私たのたちの皆さん、私たちの皆さん、私たちの皆さん、 パイファンシーラカンダー。 sangat b a r u r a t jadi pemerintah tolong perhatikan pemerintah ini nggak punya nyali sama sekali oke、okay. halo pak Johan ya selamat siang siang silakan pak ya itu memang betul bahwa memang di sini itu、uh, apa namanya、uh, soal agama itu masih diskriminasi banyak banyak banyak contoh ya kalau misalnya waktu itu dijeleruk itu sekolah luar biasa itu banyak siswanya yang semuanya itu bukan-bukan beragama non muslim aja ada yang muslim tapi kenapa i tuh jalan ditutup sehingga menyusahkan、uh, siswa yang mau belajar パミシャルミリカンマシエットプリトムーデア、ジャラン、ジャランド、ディパサパサプリト、ディパニアン、ドベン b スウバーナン。 私は大変なことです。 ani hating、biết young ファレンティノ agar jangan melupakan persatuan dan kesatuan bangsa yang sudah terbina l ratusan tahun lalu ya, bahasa kita terdiri dari ribuan pulau terdiri dari 30 ribu bahasa, terdiri dari 5 agama atau kalau n g g a k salah 32 provinsi、uh -huh. itu bangsa lain iri itu bu lihat persatuan dan kesatuan bangsa kita bu. nah jangan sampai Paham dan ideologi negara lain masuk ke negara kita mengatau balokan p e s a t u a n dan kesatuan bangsa, Bu. Itu yang benar-benar dikritisi oleh seluruh rakyat Indonesia, siapapun dia, apapun agamanya, apapun golongannya. Udah, Bu. Terima kasih. Ya, Pak Yusuf. Ya, selamat sore.、Uh, sebetulnya banyak sekali orang yang menyoroti. Halo? i Ya. Yang menyoroti masalah perbedaan agama Misalnya、uh, muslim dan kristen Tapi kalau saya、uh, lebih c o n d o n g menyoroti、uh, k e j e t nama h dia Karena itu mereka agamanya sama Tapi kalau kita lihat perlakuan mereka、uh, Saya melihat tidak manusiawi Ya kalau misalnya masjid itu bukan apa, tempat tinggal ya Tapi tempat ibadah Tapi tempat tinggal、uh, ...para anggota a h m a d i a pun juga dibakar, dihancurkan. Ya, Padahal mereka,、eh, apa jemaah a h m a d i a juga punya anak, juga punya anak istri ya. Kemana mereka harus tinggal? Ya, Jadi banyak sekali orang yang m e n y a r a t i cuma, oh ini muslim dan non-muslim yang lain.、Uh, menurut saya bukan itu ya. yang utama. Oke,、okay. ya. okay, terima, terima kasih. kasih. Sore. Pak Anto, selamat sore. Selamat sore. Ya, silahkan Pak. Ya, kalau menurut saya itu... Sebenarnya bukan, bukan pemerintah tidak berpihak, tapi pemerintah itu tidak punya kekuatan untuk ini loh, untuk tegas. Jadi hukum itu tuh nggak jalan sama sekali. Sebenarnya masalah mereka itu h、uh, a l a l anggar k e b e r k a s a n beragama atau nggak yang namanya anarkisme itu, itu harus ditindak tegas dan mesti dibuktikan dengan hukuman yang setimpal gitu loh. Jadi orang baru benar-benar ini... Jadi n gak g bisa seenaknya aja orang kalau n gak g sesuai dengan prinsip dia Terus dia bisa bakar, dia bisa timpuk, dia bisa apa Yang harus dia timpuk itu kadang-kadang harus polisi atau pejabatnya Karena misalnya kita mau bangun satu rumah ibadah itu pasti udah dikasih izin b u k a i n dari itu resmi ataupun kita bayar tapi udah ada izin gitu loh Ya jadi yang bisa mengeks itu adalah hukum Bukannya orang-orang tertentu yang suka main hancurin ini hancurin itu Itu mesti d i t a n g k a p tapi kenyataannya polisi n g gak berani Atau memang piaraannya polisi, gitu loh. Makasih, oke,、okay, Pak Hari. p a e oke, oke. Oke, o k a o k a oke. Oke, oke. o e oke. Oke, oke. Oke, o e Oke, e Oke, o k k e oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke.